Wajibnya kita membuat manajemen gadget Gadget itu manajemennya wajib kita atur Supaya bukan dia yang mengatur keluarga kita Manajemen gadget terkait dengan lima hal Lima pembahasan pokok manajemen Yang pertama waktu yang disepakati untuk dilarang memakainya Silakan pakai beberapa waktu Kalau di keluarga kami Bak dasubu sampai syuruh itu dilarang pakai gadget Itu sepakatan aja Taruh di mana Di tempat tertentu Kumpulkan Yang kedua ba'da Maghrib sampai Isya Itu waktu yang disepakati Yang kedua setelah waktu Lokasi Lokasi terlarang pakai gadget Kalau di keluarga kami pertama Kamar tidur Kamar tidur itu wilayah privat, karena itu suami istri jangan ada gadget, karena kemesraan berkurang di situ. Ya, gadget itu bukan di kamar anak-anak. Kalau gadget dimasuk kamar tidurnya tidak berkualitas. Kenapa? Gadget ini punya kendali namanya stirred by notif notification itu yang ada. Misalnya mereka tidur taro ini sih. bunyi bunyian wa masuk itu akan mengganggu, membuat otak itu enggak bisa tidur. Keinginan untuk melihat Siapa yang WA, siapa yang posting Jadi akhirnya ngelihat Tidur lagi Kemudian dia melihat notif Makanya Kalaupun gadget itu ada di kamar Pastikan mati untuk dicat silakan. Tapi amannya mendingan di luar Ya di luar Jadi lokasi Yang kedua adalah Kamar mandi Ya ini juga menjadi poin penting Tadi sudah saya sampaikan Perlaku anak-anak di kamar mandi Itu juga mau membutuhkan kualitas Karena berdasarkan pengalaman Saya jadi konselor, anak bermasalah Cirinya dua Pertama, bangunnya suka kesiangan Yang kedua, lama di kamar mandi Ibu dan bapak punya ciri Dua anak ini uh, Dua ciri di anak ini Itu warning Warning ya. Sebab pengalaman saya menangani 1.400 -an anak bermasalah Mulai dari narkoba, perlaku, kecanduan, game, perilaku video porno dan sebagainya. Itu dua ciri ini melekat. Pertama bangun suka kesiangan. Yang kedua lama di kamar mandi. Kenapa lama kamar mandi? Karena ini bahayanya kata Rasulullah. Inna hadil hasyusha Sesungguhnya toilet dan kamar mandi tempat yang paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Membiarkan anak berlama-lama di kamar mandi Berarti membiarkan syahwatnya digoda jin dan setan. Bagaimana mereka bisa lama Yaitu ketika gadget Masuk ke kamar mandi Aturan Waktu lokasi Yang kedua durasi Durasi itu terbagi dua Durasi total dan durasi pemakaian Durasi pemakaian pertama Durasi total harian misalnya 2 jam durasi pemakaian misalnya 15 menit selesai, gak boleh lebih setengah jam kalau gak merusak, jadi dia punya jatah 15, 15 silakan, tapi gak boleh lebih, kalaupun misalnya, ya dia habis gak sampai 2 jam, gak harus dipakai, besok pulang 2 aja, bukan berarti akumulasi. yang berikutnya adalah aplikasi, waktu durasi lokasi yang keempat, aplikasi isi, contohnya gini sosmed dibikin aturan maksimal dua, kan ada tadi facebook ada instagram, ada twitter ada pet, ada apa lagi ya yes, misalnya itu ya, tumblr dan sebagainya maksimal dua, saya pilihkan anak saya misalnya anak saya sudah remaja yang sudah lulus SMA nih Fatih namanya Tih, maksimal dua ada instagram, ada facebook ada twitter, ada pet, pilih Uh, aku Facebook sama Instagram Debbie. Ya sudah, uninstall itu Twitter Makanya saya uninstall, saya gak ada Twitter Itu ya Dulunya aktif, tapi sekarang akhirnya Cuman di Facebook dan Instagram Karena sepakati maksimal Dua Social Messenger maksimal satu WA Line BBM Messenger Pilih satu Ya udah WA BBM uninstall Line uninstall Apalagi uninstall karena maksimal satu. Kemudian setiap game itu memiliki masa expire. Contoh, misalnya anak saya bilang Big, aku mau game ini dong Shadow Fighter 2. Saya liatin, saya izliat, ternyata ini bisa memicu kecanduan fatal. Makanya saya kasih boleh diinstal, tapi masa expirednya 15 hari. Jadi ketika saya install, saya kasih tahu dia akan abi uninstall 15 hari lagi. Supaya apa? Anak juga tahu bahwa itu nggak usah dimainin terus. Jadi ya sudah, 15. Tebak gambar, kan anak saya senang banget itu. Oke, lebih lama maksimal 30 hari. Jadi ada masa expirednya. Ada yang nggak boleh, nggak ini nggak. Yang kait Pokemon Go nggak, ini merusak misalnya. Ya ini boleh. Jadi itu boleh kita lakukan. Waktu, lokasi, durasi, aplikasi. Yang kelima situasi. Apa yang dimaksud situasi? Situasi adalah ketika kondisi di, yang membuat kita harus benar-benar meninggalkan gadget sebagai bentuk penghargaan kita terhadap orang lain. Yang pertama saat ibadah itu dulu. Rumahnya di situ, masjid di sini. Maka tinggalkan gadget. No gadget Kecuali kalau ada pengajian Mau sekalian bawa untuk merekam silakan. Tapi kenapa? Karena ibadah supaya fokus Karena jangan sampai sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi as wabarakatuh Zikirnya subhanallah Subhanallah Subhanallah subhanallah Sambil lihat weh kan Baca Quran di gadget Ini bukan yang pokok Baca Qurannya benar di musaf Kalau musafnya ada utamakan Kalau enggak ketinggalan boleh Karena kalau baca Quran di di gadget sulit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tiba-tiba halo anu itu. Yasin habis itu halo kan enggak hormat sama eh, ya Makanya kalau mau pakai baca Quran di musaf harus dalam kondisi flight mode. Flight mode. Jadi betul-betul. Ya saat ibadah, yang kedua saat makan bersama. Sepakati Nah makan bersama ini family time kita Ambil semua Ibu yang menjadi manager Ambil semua gadget, taruh dalam satu tas Nangis-nangis silakan Ibu bapaknya juga biasanya komplit dulu gak bisa pak, sepakatan Taruh Yang ketiga adalah Saat acara keluarga besar Arisan, bertemu kakak adik Biasanya itu masing-masing Bawa gadget Ibunya ngobrol, anak-anaknya malah main gadget Di keluarga besar kami terlarang Ya justru supaya kenal kamu mas kubu kamu jadi akrab jadi bukan mangecer. Ya yang keempat yaitu saat berbicara dan diskusi dengan orang lain, misalnya menerima tamu atau menjadi tamu. Nah itu contohnya saat menerima tamu jangan sampai ya melakukan pubing tadi pubing tahu kan? mengotong dengan dia ngomong kita cuekin ya dan yang kelima saat naik kendaraan kalau jadi supir makanya kalau saya nyetir sendiri saya sulit membalas ya, geja wa kecuali saya minggir dulu ya kalau saya disetirin alhamdulillah nah poin-poin itu bisa jadi dibahas dan dipakai di dalam rumah kita